Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa-apa pemirsa Sia TV Wanted Yang kubu yang dirahmati dimuliakan Cintai Allah subhanahu wa ta'ala Semoga sekali saya Citi Kirani kembali hadir Menjumpai anda di pagi ini Dan insyaallah selama satu jam ke depan Kita akan membahas tentang life excellence. Kalau anda pastinya Dalam keadaan baik alhamdulillah Sama sepertinya dengan ibu-ibu yang hadir Di sini yang sudah cantik Banget alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum dan putih semua bersih di hatinya amin pengajian mana Bu ini Bu Nurul apa Bu apa tuh artinya Bu Nurul Mumin subhanallah kalibatannya mana Bu belakang mal depan makam ada pecel enak tuh, bu ya besok bawain Bu kalau sini Assalamualaikum Ibu-ibu di sini juga udah cantik kompak semua Assalamualaikum Sehat semua. Dari mana ini? Oh Ciganjur, Subhanallah. Syabash semua ya bu, ya agak jauh sini ya bu ya. Iya deh. Lancar tadi perjalanan bu? Lancar, iya. Walaupun hujan ya. Bye. Nah pemirsa Insyaallah dalam satu jam ke depan kita akan membahas tentang live action itu seperti apa dan nasusaja kita panggilkan Ustaz Reza M Sarif. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar, Alhamdulillah sehat Ustaz. Masyaallah. Ustaz. Ustaz. ustaznya juga meeting banget ya Bu ya. Dari mana ini? <laughs> Mereka dari Kalibata. Kalibata. Dari Kalibata. Oh Kalipasir Kali. <laughs> Saya dekat Kalibata. Dari mukmin ya, saya mukmin. Kalian sebelah kiri. Dari oh. 3 coba ci anjur. Yeah. Oh iya kalau okay. oh, ci anjur Jakarta. Ci anjur mah Sunda, <laughs> Jawa Barat. Ci anjur ya berasnya yeah. terkenal <laughs> ngomongin beras. Baik, nah Ustaz semua orang pasti menginginkan, mengidamkan life excellence ya Ustaz ya. Tak ada di satu orang yang pengen hidupnya kayaknya mundur terus ya, ke belakang terus nengok. Nah kita kan pengen hidup ini semuanya istilahnya life excellence, semua cerba baik, Insya Allah makin meningkat makin meningkat. Lagi sekarang awal tahun ya ibu ya. Nah sebenarnya kalau kita berharap hidup ini ingin meningkat, ingin tambah naik, ingin baik itu sebenarnya pengharapan ini tak apa apa ya Ustaz untuk motivasi kita kerja okay. apa apa dong. Jadi mungkin yang perlu diketahui oleh ibu-ibu semua yang ada di sini, mm -hmm. baik yang dari Nur Mu'min dan Nur Muslimah, dan juga yang ada di pemirsa yang ada di rumah, iya. ya kita mesti mbak mm -hmm. jelas dulu. Apa itu life mm -hmm. excellent. Mm -hmm. Life excellent itu adalah hidup unggul. Mm -hmm. Hidup unggul itu seperti apa? Kita harus punya ukuran. Mm -hmm. Oh si A itu unggul, oh si B ini tidak unggul, oh ibu ini unggul, oh ibu yang ini tidak unggul. Kita harus punya ukuran kan? Mm -hmm. Ukurannya adalah tiga ibu, kalau saya biasa singkat dengan isilah S, B, B. S-nya adalah sejahtera B-nya adalah barokah Dan yang kedua adalah bahagia Jadi kita bisa dikatakan hidup kita unggul Kalau kita sudah punya satu kesejahteraan Kemudian kebarokahan dan Kemudian yang ketiga adalah kebahagiaan Itu merupakan satu urutan kalau sejahtera saja nggak cukup, harus dengan barokah. Ada orang sejahtera tapi nggak barokah. Ada yang barokah tapi tidak bahagia. Bener, jadi bener. harus SBD. Itu kayaknya udah sempurna banget itu dokter. <laughs> ya. Ada juga kita melihat kayaknya sepertinya itu orang hidupnya aman-aman aja, bahagia gitu. Tapi kita nggak tahu ya dalam rumah tangga itu kan kita nggak pernah ada yang tahu ya baik atau buruknya gitu. Ya. Untuk ketiga mencapai ketiga itu pasti ada proses ya Ustaz Iya. Ya, jadi ya? baik. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus kita. Kita pahami dulu nih ya Masalah sejahtera itu mm -hmm. uh, Berbeda yang kita pahami dengan kaya mm. Kalau saya berbicara tentang kaya Yang ada di bayangan ibu apa bu? Pulus. Hulus ah, Ini kan <laughs> Rupiah ya bu ya Berapa juta bu? <laughs> ada yang pikir 10 juta Ada 10 juta yang miliar gitu kan ya mm. Itu kaya Tapi kalau sejahtera Bukan begitu maksudnya mm. Jadi apa bedanya Kalau kaya itu Kita yang mengejar uangnya mm -hmm. Ya kita sebagai pengejar uang tapi kalau kita orang yang sejahtera kita yang dikejar uang hmm. enak hmm. mana bu yang hmm. dikejar pilih <laughs> ngejar uang apa dikejar uang dikejar <laughs> ya kita nggak kita nggak munafik siap orang pasti butuh uang hmm. tapi hmm. kalau kita ha bisa dikejar sama uang kenapa kita harus ngejar uang gitu kan Iya. Yeah, yeah. nah itu sebenarnya dikatakan orang itu hidupnya sudah unggul jadi maaf Ibu-ibu dan pemirsa semua semuanya di rumah, kalau hidup anda masih dari dari mulai abis subuh, kemudian anda berangkat kantor, ya, ya. kemudian sampai nanti pulang tengah malam karena macet dan segala ya. macam, ketemu istri anak sudah pada tidur, itu ujung-ujungnya cuma cari duit, anda cuma jadi orang kaya, tapi belum sejahtera. Ya. Karena kan ngejar uang, yang dikejar itu kadang-kadang lari ya. Ya, ya, belum tentu dapat lagi kan, yang paling enak itu kita dikejar uang gitu. Jadi kita diam diri terus ada uang datang itu Ustaz? Iya maksudnya begitu kan? Gimana <laughs> caranya tuh? tuh? Senang banget dia. dia dengernya Bu ya? Gimana caranya tuh kan? Setelah kita oh, kejar uang kan? <laughs> <laughs> Jadi apa yang disebut dengan istilah daya tarik? Hmm. ya? Setiap benda itu ada tarik menarik kan? Ya, iya ya. iya. Katanya kalau dulu pengasal dalam dalam ilmu fisika mm -hmm. kalau ada dua benda yang satu namanya besi, atau nama peny magnet, pasti besi akan ngejar magnet. Iya. Ya, kalau besi itu adalah uang, hmm. magnet itulah diri kita. Hmm. Kenapa kita harus ngejar besi? Kalau besi itu akan ngejar kita kok. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana membuat diri kita jadi magnet. Iya. iya. Kalau kita sudah jadi magnet, ikut semua. Kalau ibu sudah jadi magnet, suami nempel kemana ibu pergi. Suami masuk kamar mandi dia mau ikut masuk loh, Bu. Karena saking enggak bisa dipisahkan antara ibu tuh dengan suami gitu. Tapi kalau ibu enggak jadi magnet, entar dia lengketnya masuk ke penelitian kau, Bu. Ya. Karena dia yang sudah jadi magnet buat suami ibu gitu kan. Nah, itu. Kalau jadi magnet gimana, Ustaz? Nah, itu dia. Kita berbasia, ya. siap. Ingin tahu kan gimana cara kita menjadi magnet? Gampang saja. Berdekatlah kepada sumber dari segala magnet ya dong kalau kita ada satu benda digesek ke magnet, pasti ada ada proses eh, perpindahan kemahnetan kepada yang digosokkan gitu kan siapa sih pemilik dari segala sumber kemagnetan di alam raya ini Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau orang itu membiasakan diri untuk takaruh pendekatan approach kepada Allah subhanahu wa ta'ala hmm. makasih tidak mendapatkan kemagnetan itu hmm seberapa besar kemanatan itu sangat tergantung kepada seberapa kuat dan dalamnya kita dalam beribadah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Mas Ebiet ya. Iya. Lagu aku dekat engkau dekat. Itu mah bibo. Oh, <laughs> <laughs> pak lu <lo, pak> <laughs> malu. Aku jauh enggak jauh. Nah, kalau aku jauh engkau jauh kan? Aku dekat engkau. Dekat. Salah dia sendiri kan sebenarnya Allah pengin dekat sama manusia, Nah dia sendiri hmm. yang menjauhkan daripada Allah. Hmm. Maka Allah jauh dari dia gitu. Hmm. Kalau kita dekat, Allah dekat. Tergantung ibu. Mau dekat siapa gitu kan mm -hmm. dekat seorang yang kaya dekat seorang pejabat mm -hmm. ya dia dapat apa yang ibu inginkan dari situ tapi kalau dekat Allah wah melebih hasil melebihi dari segala-galanya mm -hmm. itu baru satu sejahtera baru satin, ya? itu pun susah kita iya mm -hmm. <laughs> nah ibadah seperti apa sih Ustaz yang supaya kita takarok Allahullah itu ya semoga apa yang kita inginkan doa kita tuh selalu dikabul oleh Allah ya semua ibadah prinsipnya bagus mm -hmm. ya. karena judul kita adalah Life is mm -hmm. Life excellent, hidup yang unggul. Mestinya supaya dapat hidup unggul, ibadahnya mesti ibadah yang unggulan, dong, mbak. Gak bisa ibadah ya. yang pas-pasan. Bukan oh, sekedar menjalankan ibadah, gitu ya. Mm -hmm. kan? Kalau sholat lima waktu sudah wajib, itu yeah. nggak kan bisa ditolak, dari tawar-tawar lagi. Mm -hmm. Kita mesti memikirkan apa sih bu amalan-amalan unggulan kita supaya hidup kita juga unggul, gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, ini kalau dalam konteks ibu sebagai seorang istri, apa amalan unggulannya? Mm -hmm. Berkhidmat, melayani suami sampai beliau itu puas. Dalam segala hal Kalau dia sudah senang ya Ridho kepada ibu Itu sudah merupakan amal unggulan Mengalahkan ibadah-ibadah yang lain Itu kata-kata Tuh, satu baru tuh Apalagi amal unggulan Kalau kita misalnya bangun di malam hari Kalau selama, selama waktu hampir semua orang melakukan ya Tapi di saat orang sedang tertidur Kita bangun, kita berwudu Kita sholat yang namanya sholat tahajud ya Kita perlama sujud kita Di situ Tuhan Allah hmm. Itu berarti kita sudah melakukan amal unggulan Kenapa? Tidak semua orang bisa melakukan suatahnya Iya benar. Dan masih banyak yang lain-lain Subhanallah Nah, tadi istri ke suami Ntar kalau Insyaallah ibu-ibu istri ajaknya ah, dibahas Kalau suami gimana? Oke, okay, untuk, untuk para pemimpin Bagaimana menjadi suami yang unggul? Ya, amalan unggulan suami terhadap uh -huh. istri itu apa? Sebaik-baik suami adalah orang yang memudahkan uh -huh. ya Memudahkan istrinya uh -huh. Tidak mau merepotkan istrinya uh -huh. Tidak pernah menyakiti Hmm. Seumur hidupnya Rasulullah tidak pernah memarahi istri-istrinya, apalagi sampai, sampai. Nah, yang namanya KDRT kekerasan itu nggak ada. Hmm. Ya. Contoh bu, satu ketika beliau pulang agak malam, hmm. pintu sudah terkunci, sudah pasti Aisyah lagi tertidur di dalam, hmm. tidak diganggu, Rasulullah tidur di luar. Subhanallah. Ya. Ada saat di mana dia beliau punya sepatu itu mungkin apa punya apa sendal atau sendal. ya yang dia gunakan untuk sebagai lapis itu mm -hmm. robek dia jahit sendiri mm -hmm. itu maksudnya tidak memberatkan beban walaupun dia bisa menyuruh istrinya tolong ini beresin semua kepentingan mm -hmm. saya bisa mm -hmm. jadi ini ada kesimbangan si suaminya itu tidak merepotkan istri istri mm -hmm. juga jangan Sungkan-sungkan untuk membantu suaminya tanpa harus diminta. Subhanallah. Baik. Ustaz tadi kita akan lanjutkan kan baga lanjutkan bagaimana menjadi pribadi yang unggul. Insyaallah. Dan insyaallah bisa menjadi unggul-unggul yang lain, yang menjadi contoh yang ya. lain juga. Bisa jalan kemana-mana. Tidakkan kau akan kembali sayang saya satu ini. Insya Allah. sukses, bahagia dan apa tadi sukses, sejahtera dan bahagia Berokan, maksudnya. Bahagia. Oh, bahagia, SBB, sukses, SBY. <laughs> nah, itu tadi tuh kepikir itu aja. <laughs> Ada awal kunci kita untuk bisa menjadi manusia yang unggul. Tadi kita baru bahas adalah Jahtera gitu ya Nah untuk bisa menjadi berkahnya itu kan kadang gini Sekarang nyari rezeki aja Kayaknya yang halalnya aja susah Gimana mau yang berkah ya Bu ya. Nah untuk kita bisa mencari berkah Kalau kita memakan sesuatu yang berkah juga Alhamdulillah ya Bu nanti hasilnya akan baik Iya <tuh> jadi Ada ada dua kata yang memang harus dipisah Ini antara yang pertama adalah kata untung hmm. Dan yang kedua adalah kata barokah hmm. Hmm. Ibu buka usaha dagang Dapat untung belum tentu barokah, ya kan? Lantas mm -hmm. nah, apa perbedaan antara untung dan barokah? Orang yang barokah sudah pasti dapat untung, mm -hmm. tapi untungnya plus plus plus. Nah, berada plus mm -hmm. plusnya, plusnya apa? Satu plus ketenangan batin. Yeah. Apalah artinya bu kita berbisnis untung, tapi yang dibisniskan ini dari cara yang tidak benar, yeah. manipulasi, korupsi, mm -hmm. narkoba. Mm -hmm. Kalau di betawi boleh narikin kontrakan batin. <laughs> <laughs> ya, jadi itu tidak bisa mendatangkan barokah dari cara berbisnisnya ada udah salah cara dagangnya udah salah iya. nipu ya mm. diskonnya 50% padahal udah dinaikin harganya 1, 200 kali lipat atau dua kali lipat gitu kan mm. itu namanya bukan diskon dong bu mm. sebenarnya harga asalnya misalnya 100 ribu udah dinaikin 2000 ah diskon 50% pasti ya? untung itu sebenarnya kan itu penipuan aslinya kan gak segitu yeah, yeah. itu tidak balik kemudian yang kedua kemana peruntukan uang itu mungkin cara dia mendapatkan uangnya benar mm -hmm, pak mm -hmm. tapi setelah dia dapat kemana dia mendistribusikan uang itu itu juga menjadi persoalan mm -hmm. kalau dia mendistribusikan di tempat yang tidak benar mm -hmm. Allah tidak ridho maka tidak akan jadi baru kan iya ya lalu gimana bu ini bisnisnya benar dia bu mm -hmm. kemudian dia bangun pabrik minuman keras uh. <laughs> mm -hmm. dia bikin maaf panti pijat gitu kan mm -hmm. yang plus plus gitu kan Mm -hmm. Sebenarnya dia bisnisnya benar bis, Maksudnya dia mendapatkan uang itu dengan cara benar Kemudian dia gunakan itu untuk menjalankan bisnis yang tidak benar mm -hmm. Itu juga tidak akan mendatangkan barokah Walaupun bu, waduh untungnya banyak sekali mm -hmm. Rame, tokonya segala macam Tapi tidak tujuannya salah Kemudian yang ketiga mm -hmm. ya, yeah, mm -hmm. Pemanfaatan daripada uang itu sendiri Juga berpengaruh mm -hmm. Bukan hanya sekedar distribusi tujuan Tapi juga pemanfaatan, Itu akan mendatangkan barokah di situ Misalnya apa yang uang yang kita hasilkan Insya Allah bisa bermanfaat untuk orang banyak yang Ya dari mulai masuk berproses sampai keluar Itu mesti benar, benar semua ya. gitu Supaya barokah Jangan sekarang ada gak sih yang benar-benar lurus gitu Ustadz Kayak gitu misalnya kita benar-benar Ya berbaru, kita yakin. gitu yakin Rizky dari mana? Allah Allah yang yang sumberiskan dari Allah. Mm, mm, mm, mm. Kalau kita meyakini bahwa sumber sumberiskan dari Allah, maka gunakanlah cara-cara yang diizinkan Allah untuk mendapatkan itu semua. Mm, mm, mm, Dan tolong diingat bu, yang namanya rezeki itu tidak semata-mata uang. Iya. rezeki, jodoh rezeki. Ada orang uangnya banyak, tapi rumah tangganya berantakan. Iya. Iya. Dia nggak dapat rezeki rumah tangga, tapi rezeki untuk uangnya dia dapat. Betul, betul betul betul. Perusahaannya maju, tapi pegawainya sakit semua. Kebakaran mm -hmm, ya, mm -hmm. Pada mogok kerja Itu kan jadi akhirnya mengurangi keuntungan dia juga Dia hitung-hitung Di dinasanya nah, Rugi juga mm -hmm. bukan untung tapi, <laughs> Banyakan musibahkan daripada yeah, keuntungannya iya, gitu. Benar, benar. Dan Setelah kita mendapatkan hasil yang berkah Barokah itu Ustaz seperti, harus ada doa juga ya mm -hmm. Supaya benar-benar berkah itu Doa apa sih Ustaz Ustaz yang memang benar-benar Agak pure itu Barokah yeah. Coba lihat Islam itu indah ya mm -hmm. Apa kata Nabi Setiap kita ketemu sesama muslim Apa ucapan kita Bu? Assalamualaikum. Terus warahmatullahi Terus. wabarakatuh. Nah, belakangnya apa? Barokah. Nah, artinya apa, Bu? Berkah. Kalau kita datang ke perkawinan, apa doanya? Barak barakallahu Berkah kepada berkah Allah untuk kalian berdua. Tuh, so, mm -hmm. ada lagi ketemu gitu. Mm -hmm. Dan biasanya lazim dalam percakapan orang-orang ya, kalau mm -hmm. orang yang mengerti bahasa Arab. Itu biasa kalau ada kebaikan kebaikan. Barakallahu. Iya, iya. ya ukhti. Ya, ya, ya Kecil gitu kan? Iya. sedang mendapatkan banyak kebaikan, saya akan mengatakan barakallahu. Gitu. It, it, itu satu kata yang paling sederhana. Barulah itu sudah merupakan satu doa. Semoga Allah memberikan berkah kepada anda. Itu. Amin amin robbal alamin. Baik semoga ya, kita yang hadir di sini pun juga mendapat berkah Allah ya Ustaz. Ya amin. Iya, yang bertanya juga pasti akan mendapat berkah Allah nih. Siapa bu yang mau bertanya. Bukan berkat ya. Berkat. Ada berkat ada berkat berkatnya yang Kalau kita entah siapa. Ibu siapa? Datang Kenduri. Oh iya. Ya celakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Arum Ustaz Saya mau bertanya Bagaimana kita menyikapi hidup kita Biar hidup kita itu lebih baik Tapi dengan stabilitas emosi kita itu Tetap terjaga Ustaz Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kata hidup lebih baik dihubungkan dengan emosi Sebenarnya dimaksud dengan stabilitas emosi itu macam apa Ya satu, orang dikatakan stabil, emosinya pertama, dia mengenali emosi dirinya sendiri. Itu pertama itu. Mengenali emosi diri. Ibu sekarang lagi apa? Perasaan ibu lagi apa sekarang? Senang? Senang? Oh, deg-degan katanya. Kenapa, deg-degan? Kenapa itu deg-degan? Senang ya? Oke, senang. Berarti ibu bisa me memahami. Ibu lagi senang. Ada loh orang yang... senang Lagi senang atau lagi suka ya? Bingung. Ini aja dia nggak kenal gitu. Itu Satu, yang kedua, senang berlebihan boleh nggak bu? Nggak boleh. Uh -huh. Begitu kita dapatkan satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu Wataala, tuh kita wah girangnya sampai berlebihan. Ibu nggak boleh. Kendalikan iya. emosi. Itu maksud juga ada. Itu yang kedua, uh -huh. kendalikan. Ketiga, kenalilah emosi orang lain. Eh, eh ibu ini sedang kayaknya sedang apa? Harus tahu. Ibu eh, kayaknya ini ibunya lagi baik. Padahal enggak. Kita nggak bisa membaca tuh emosi orang itu. iya. Yang keempat, kendalikan emosi orang. Kalau dia lagi marah, kendalikan, ubah dia menjadi... Enggak marah. Enggak marah. Gitu. Yang hmm. terlalu berlebihan gembiranya, coba dikendalikan supaya tidak terlalu berlebihan, tidak menimbulkan kecemburuan buat yang lain. Hmm. tuh Ada itu, stabilitas tuh ke situ, Bu. Pertama, kenal dulu, hmm. terkendalikan diri, kenal orang lain, kendalikan apa yang milik orang lain. Kalau setiap ibu punya kemampuan ini, pasti anak-anak tuh kan stabil bu semua emosinya, ya kan? Karena kita sendiri udah bisa mengendalikan sebagai ibu, yang sering terjadi. Mohon maaf, mbak cek. Uh -huh. Boro-boro kita mau mengendalikan emosi anak, nah kita sendiri aja mengendalikan emosi diri kita nggak bisa. Iki-iki marah. Ibu marah ya, kalau mama marah ya, wah. Kalau bagaimana anak kita? Marah, kok bilang bingung. <tuk tuk tuk> bu, Jadi stabilitas emosi itu disitu kaitannya. Ya. Iya. Baik, langsung saja ke penanya berikut, silakan. Oh, iya maaf ya bu, ya Saya ambil dulu ya. Dengan ibu siapa Bu? Ibu siapa? Oh ibu Suryani, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad, saya ibu Suryani. Mm -hmm. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan proaktif dalam menuju hidup yang lebih baik? Mm -hmm. Ya sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bahasa gampangnya proaktif itu jangan menunggu untuk diminta baru melakukan hmm. jangan nunggu suami minta baru ibu layani Tadak langsung aja tuh. kesadaran jangan sampai muter di rumah kamar sampai tujuh kali tawar <laughs> ngapain mau muter terkamar ya Allah kagak ngerti juga <laughs> gitu ya jangan nunggu sampai anak minta untuk didengarkan keluhan-keluhannya Nah kamu kayaknya punya masalah, Ayo cerita sama ibu Nah berarti, oh paham nih, ibu saya mm -hmm. Tapi ada juga ibu yang cuek Masa bodoh, nah itu berarti Dia belum proaktif bu mm -hmm. Seorang khadima, pembantu rumah tangga Yang proaktif, gak nunggu Disuruh mm -hmm. membersihkan Lantai, dia langsung pokoknya kinclong aja tuh. Iya, ya. iya. Melihat ada yang gak beres Langsung dia sapu gitu kan mm -hmm. Dalam segala hal seperti itu mm -hmm. ya. Bekerja juga begitu ya. Kita di kantor, misalnya kalau ibu ada yang bekerja di kantor ada yang enggak beres, misalnya kertas-kertas berantakan. Bolehkah itu bukan tugas kita? Ah, rapiin. Iya. Itu anda proaktif. Hmm, Sembahyang. Jadi solo bisa menjadi panduan ya. untuk yang lain ya Ustaz hmm. ya. Karena kan. Iya. Lift. Liftnya cuma muat 10 orang. Hmm. Ia mau masuk dua kami ya, kirim masuk semua gitu kan. Sementara kita lihat ada yang udah lebih tua, lebih kusut. Jadi ya, ya, ya, ya. ya. kita kan proaktif kita kasih rumah dulu. Hmm. Hmm. Oke gitu-gitu. Maksudnya gitu. <laughs> kesadaran diri kita harus kita asah lagi ya. Baik. Nah, Ustad, kalau bisa kita bicara mengenai hal life excellent itu adalah bagaimana kita juga menimbangi antara kehidupan yang baik dengan tawakal kadang kita merasa ya sudah menerima aja apa yang Allah kasih tanpa ada berusaha gitu Sementara kita harus ikhtiar juga Ustadz ya untuk kita bisa hidup lebih baik gitu nah kalau di Islam itu bagaimana sih untuk menyikapi tawakal ini supaya tidak menjadi orang yang kesini ya yes, tadi kita sudah bahas masih ingat Bu hidup unggul itu ada tiga mm -hmm. S nya apa? Sejahtera -nya. B yang kedua Rahagia ada hubungan dengan tawakal tadi mm -hmm. kebahagiaan itu akan terjadi manakala kita mm -hmm. yes, You love what you do. Ya, Anda mencintai apa yang Anda kerjakan. Anda mencintai apa yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa ya. Bukan sekedar memilih ah, yang ini aku enggak suka gitu enggak. Apapun yang diberikan Allah kita terima dengan senang. Itu namanya qanaah. Kemudian yang kedua, ya, bisa juga disebut syukur. Kemudian yang kedua, <tuh> mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala hidayah hmm. itu juga merupakan bagian daripada kebahagiaan hmm. kenapa kita perlu bertawakal kepada Allah ada satu ini ada satu satu kejadian yang memang tidak bisa ditangani oleh kita sebagai manusia ikhtiar itu udah gak cukup hmm. kita masih kita membutuhkan Allah Disitulah kita perlunya tawakal mm -hmm, mm -hmm. Tawakal itu kan mewakilkan Bu iya. Saya bertawakal pada Allah Artinya mewakilkan Allah untuk menyempurnakan semuanya Gitu kira-kira mm -hmm. gitu lah Saya tawakal pada Allah itu berarti kita sudah menganggap saya Udah saya sudah tidak mampu sebagai mm -hmm. manusia Ya Allah, aku sudah sampai di sini, enggak bisa lagi, sudah mentok gitu. Sekarang aku minta engkau yang sempurnakan, itu namanya tawakal. Berarti jangan disebut tawakal kalau kita belum benar apa-apa. Kita belum ngapa-ngapain, ah tawakal gitu. Itu bukan begitu maksudnya. Iya, Kita sudah melakukan lebih dulu sampai mentok, Bu, barulah pada saat itulah kita minta kepada Allah, ya Allah, kayaknya memang sudah sampai di sini kemampuan saya, Sekarang aku bertawakal padamu. Ketika seorang istri sudah enggak sanggup menghadapi perlakuan suami yang semena-mena, yang zalim, Ya Allah aku tawakal Aku sudah enggak kuat ya Allah Tapi aku enggak mau cerai Aku tawakal pada memberikan yang terbaik Minta hidayah Nah itu kebahagiaan ya? Subhanallah Baik, Baik. Ustaz, Nanti kita akan lanjutkan Ibu-ibu okay. pasti ada yang mau bertanya lagi ya Misalnya jangan kemana-mana Titian kalbu akan kembali setelah yang satu ini Karena itu tetap bersama kami InsyaAllah Terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Titpian Kalbu dan kita masih membahas tentang life excellent. Nah, kalau bicara mengenai life excellent, Ustaz berarti ada yang tidak excellent gitu atau yang tidak sempurna ya Ustaz ya, ada yang sempurna, ada yang unggul dan tidak ada yang ada yang unggul, ada yang tidak. Nah, untuk yang istilahnya dalam arti kata tidak unggul ini yang tiga tadi istilahnya dia tidak punya. Yang punya hanya yaitu tadi Pasrahan apa yang Allah sudah berikan dan bagaimana sih untuk staffnya Ustaz untuk bisa menuju ke tiga langkah itu. Iya. Yes. Kita hidup selalu punya hambatan. Mm -hmm. Ada memang tiga tiga cara orang menyikapi hambatan ada ada tiga macam. Mm -hmm. Ada yang ketika melihat hambatan, ah, enggak tak mau deh, ada lari dia, mm -hmm. yes. menghindar. Yes. Begitu melihat ada hambatan, Sebenarnya nggak langsung kabur <laughs> gitu kan? Ada yeah, yeah, yeah. larikan diri dari hambatan. Mm -hmm. Yang kedua ada yang cuma melihat. Oh, oh gini, hambatan itu kok berat amat. Gitu. pokoknya merata pak ya gitu. Iya iya. iya. Tapi pergi enggak juga di situ aja gitu. <laughs> tapi juga ngapa-ngapain bu, gitu. Mm -hmm. Ada ada juga yang sebenarnya paling bagus adalah begitu menghadapi hambatan, dia coba berpikir gimana melewati hambatan itu. Mm -hmm. Kita tidak penting apakah berhasil melewati atau tidak, tapi ketika kita berusaha mencoba itu sudah merupakan satu keberhasilan. Mm -hmm. Jadi keunggulan itu bukan semata-mata kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, tetapi juga usaha kita dalam mencapai itu juga merupakan bagian daripada keunggulan kita. Iya. Walaupun yang kita capai itu tidak terlalu hebat, iya. tapi kita sudah menjadi sesuatu yang unggul juga. Contoh yang paling sederhana nih, mbak Cek. Mm -hmm. Ini ada pakaian kuda ya. Iya. Kalau kuda yang di kuda yang menang itu cuma beda satu hidung doang. Sudah menang belum? Sudah disebut menang juga Bu? Sudah menang kan? Enggak mesti bedanya 100 meter kan. Itu udah menang juga kan? Ya unggul juga itu. Jangan kita berpikir kita kalau mau unggul tuh harus punya tabungan sekian miliar, kita kan rumah sekian luasnya gitu. Enggak begitu. Iya, baik. Ada mau bertanya lagi? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida, uh, Ustadz, saya mau bertanya bagaimana caranya menghadapi hidup supaya lebih unggul Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh Ya, ibarat kita mau bikin usaha, butuh apa Bu? Modal, modal. Kita mau hidup unggul, perlu? Mo? Modal. Nah, apa modal kita? POTENSI, apa tuh? Oh, nah, iya. itu dia pinter. <laughs> kita hidup ini perlu modal supaya unggul gimana? Potensi. Potensi ini harus ditumbuhkan, harus dikembangkan, harus diberdayakan ibarat bibit unggul tapi kalau didiamin aja ya mati dia iya. gitu kan. Percuma kita udah punya bibit unggul kan, tapi kalau kita enggak kita enggak terasiramin, kita enggak kasih pupuk, kita enggak kasih matahari percuma iya. dia akan menjadi tumbuhnya merana gitu. Iya. Kita semua punya potensi kan. Tapi kalau nggak pernah dirangsang, tidak pernah ditumbuhkan, dikembangkan, itu namanya bukan potensi, Bu. Impotensi. Hmm. <laughs> Maaf nih, ya. <laughs> ya. Yeah. Yeah. Impotensi, tapi apa? Dia punya potensi, tapi tidak digunakan, gitu. Hmm. Bagaimana cara menggunakan hmm. potensi itu? Ada tiga, Bu. Hmm. Ya, Disebutkan dalam Al-Quran, itu ada tiga. Yang pertama adalah ditumbuhkan. Hmm. Yang kedua, dikembangkan makan etlepotian apa Bu tumbuh? Tumbuh. Nah, tumbuh. Ibu tahu itu tumbuh. Tapi ada satu lagi yang ketiga adalah memberdayakan. Tumbuh, kembang, berdaya. Ya. Bibit ada bibit nih tumbuh. Tuh, tumbuh yang namanya tumbuh tuh begini, Bu. Kalau berkembang ke samping. Iya. Ya. Kalau berdaya bukan hanya satu pohon. Ada pohon yang kedua, tabang, pohon tabang. yang ketiga, pohon yang keempat. Hmm. Eh, kalau tau udah seratus pohon, eh tiba-tiba sekian ribu hektar, itu berarti sudah berdaya. Hmm. Nah, ini tiga kata ini, Bu, Subhanallah di dalam bahasa Arab ada satu kata yang mewakili tiga-tiganya. Tahu nggak Bu? Hmm. Tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pendidikan. Jadi kalau kita mau hidup unggul sudah sudah ketahuan ujungnya kuncinya adalah pendidikan. Iya. Jadi kalau kita tidak mendidik diri kita, bagaimana kita bisa hidup unggul? Iya. Kenapa sampai saat ini umat kita belum unggul? Karena jauh dari pendidikan. Iya. Benar -benar. Yes iya. Baik, kalau misalnya menjadi manusia yang harus uh, lebih unggul Itu kan cita-cita kita -cita semua Tentu juga harus ada yang men-support Kita tidak, tidak berdiri sendiri ya Bagi dalam satu keluarga gitu Terus, Kalau misalnya kita tidak di-support gitu Hanya ingin berdiri sendiri gitu Apa sih langkah yang tepat yang harus kita Step pertama yang harus dilakukan iya. Kalau kita tidak mendapatkan support dari siapapun mm -hmm. Satu kali yang kita harus ingat Kita selalu mendapatkan support dari Allah Subhanahu SWT mm -hmm. Apa kata Robi'ah Adawiyah Ya Allah seandainya semua orang di muka bumi ini enggak ada yang mau menyenangiku hmm. Mereka semua membenci aku. Enggak ada satupun, Bu, di muka bumi. Enggak ya. apa-apa, asalkan kau tetap mencintaiku. Ya. Suami boleh enggak senang enggak apa-apa, anak enggak senang enggak apa-apa. Orang semua pada enggak senang mesti enggak apa-apa. Asalkan kau jangan sampai enggak senang sama aku ya Allah gitu. Itu hmm. kunci itu. Ya. Enggak apa-apa kita sendiri, tapi apa? Kita bersama Allah. Innalllaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya itu yang paling minim tuh, maksudnya hmm. kalau kita udah dalam kondisi, aduh kok nggak susah banget mencari teman yang benar-benar baik, ya, gitu, ya. kita ngadu sama allah aja. Baik iya. Nah uh, Ustaz ada pun juga kalau misalnya itu tadi Selain dengan support yang diberikan oleh, oleh uh, orang terdekat kita Salah satunya adalah untuk kita menjadi lebih unggul adalah Salah satunya mungkin doa ya Doa kita selalu berharap gitu Allah akan mengabulkan setiap doa kita Nah pasti kalau dalam doa itu kan uh, istilahnya gini Doa dalam hati kah atau memang doa sesuai keinginan kita kah Atau memang doa yang sudah diajarkan Ini subhanallah ya Saya lagi mikir dalam bat batin saya kok tiba-tiba ini ditanya ya Ya, jadi nyambung nih ceritanya. Nih. Tadi ini. Tapi yang pertama Bu, kalau udah enggak ada satu pun yang menyenangi kita, Allah kan kunci. Kemudian yang kedua, kita berdoa agar kita didekatkan sama orang-orang yang juga dicintai Allah. Hmm. Ya dong, ya. Mungkin kita enggak tahu di mana orang itu, tetapi kita selalu berdoa kepada ya Allah, dekatkan aku pada orang-orang yang juga dicintaimu. Karena aku susah nggarinya gitu. Jadi ya, aku minta tolong Engkau ya Allah, pertemukan aku berada bersama jamaah orang-orang yang selalu mencintai-Mu atau dicintai-Mu. Gimana caranya? Itu ada sebuah doa mbak iya. Saya biasa mengamalkan istilahnya itu doa Robi Poh hmm. Itu dibaca pada saat habis maghrib atau habis subuh Sambil hmm. kita pejamkan mata, kita bayangkan saudara-saudara kita hmm. Ya, hmm. Terus baca doa itu Allahumma innaka ta'lamu anna hazih al-kulub Qalissa ma'as ala muhabbatik Wal takwas ala ta'atik Watawahadat ala da'watik Watawahadat ala nusrati syari'atik mm Hawatik -hmm. Allahumma rabitwataha Wa addimutaha wahdihah sumulaha Wa mla'aha binurikan ladhi layakbu Wasrah suduraha bifaidil imanibik Wa jamilita khuli alaik Wa ahiyah bima'rifatik Wa amidha ala syahadati fisa bilik Innaka ni'mal ma'lawan itu setelah kita baca itu artinya apa? ya jadi ini cukup panjang ya tapi mm -hmm. intinya sebenarnya mm -hmm. adalah ya Allah kau tahu hati ini akan mm -hmm. bertaut berpadu dengan orang-orang yang mencintaimu mm -hmm. dan yang dicintai oleh mm -hmm. sama apa padukanlah kami dengan orang-orang itu mm -hmm. bersatu dalam dakwahmu bersatu dalam cita-citamu bersatu dalam cinta kepadamu bersatu dalam tawakal kepadamu mm -hmm. hidup bersamamu ya kemudian mati untukmu juga itu pada kolinya. Saya, eh, saya eh, sendiri siapa menangis juga ya pada waktu itu di Masjid Nabawi, Mbak. Iya, iya, iya. Saya agak lambat untuk mengikuti. Jadi masuk Bu ya, saya masuk enggak mm. bisa ikutin dari awal. Jadi kan mm. penuh biasanya Masjid Nabawi kan. Jadi mm. saya terpaksa dapat di luar nih Bu pas subuh Bu. Mm -hmm. subuh saya amalkan itu, doa itu. Agak keras saya baca. Subhanallah. Tiba-tiba ada orang dari Yaman, saya kenal. Dia di samping saya mengaminkan. Setelah itu saya berkenalan doa anda membawa saya berhubung. subhanallah coba bu, saya tidak kenal ya? hmm. ternyata ada yang nyambung frekuensinya, hmm. tidak tahu tadi dia di belakang sebenarnya bu, saya harus menggerakkan kaki saya menuju orang ini hmm. ternyata apa yang anda doakan itu proses apa ya saya sedang rasakan saat ini hmm. Hmm. ini pakai bahasa Arab Ini kita ketemu akan... Nak tanya dia ketua Amirul Hasnya orang zaman. Ya mudahnya jadi jadi sahabat dengan saya, jadi saudara, <laughs> saudara, <laughs> saudara, gitu kan? Iya. Wow, wow. <laughs> Baik. Nah, bicara mengenai pribadi yang unggul juga istilahnya yang tadi tidak berdiri sendiri ya Ustaz. Ya, kalau kita sudah dalam antikatam sudah merasa menjadi orang yang unggul gitu, yang sukses gitu. Kadang suka dalam antikatam menjadi sombong. Nah, untuk kita selalu istilahnya tunduk gitu, istilah, tidak sombong gitu, ya. tidak menjadi apa yang bikin orang tidak suka lagi dengan kita. Istilahnya uh, Unggul tapi bersahaja gitu ya. Gimana misalnya? <tuh> ya jadi gini Hidup itu kan Dari 0 ke 1 Nanti untuk ke 0 lagi <tuh> Kita dulu kan lahir 0 kan Iya. Ya. Emang punya uang untuk lahir Langsung jadi miliarder <tuh> <Gak> <tuh> kan. Kasih uang juga gak tahu tuh namanya bayi Uang berapa Dia gak bisa bedain Seribu apa satu juta kan <tuh> Mau kasih cek 2 miliar Juga dia gak tahu kan 0 dulu Dengan proses perkembangan Jadi kita jadi nomor 1 Di saat itulah kita harus jadi 0 lagi Kapan? Pada saat haji di bukuk di Arafah. Apa yang kita lakukan, Bu? Bukuf itu diam. Iya. Bukuf itu kan diam, artinya diam. Mm -hmm. Ngapain bu kita cuma nga, cuma diam aja kan di Arafah mm -hmm. ngapain, ngapain kan? Beda kalau tawaf kan muter. Iya, iya. Kalau sa'i kan lari-lari. Ini kalau di di Arof, kan diam aja. Iya, iya. Ya? Diam sampai dari mulai zuhur sampai maghrib ya. iya. Nah, Ibu tahu enggak diam itu dalam rumus matematika berarti sama dengan diam itu sama dengan 0. No. Hmm. Ketika Anda sudah menjadi nomor satu Tutuplah ibadah Anda dan kunci dengan haji. Dan anda kembali tanah air, you are nothing. Anda itu hmm. bukan siapa-siapa. Okay. Jadi awalnya, memang aku bukan apa-apa, hmm. terus menjadi sesuatu. Tapi akhirnya, kamu itu sekarang bukan apa-apa lagi. Itulah akhir yang indah dalam hidup kita. Terus menurut Altiman di situ. Ketika dia menyadari, di tengah kehebatan itu justru dia merasa, aku bukan apa-apa. Aku sekarang baru menyadari. Tidak nah, tahu bukan apa-apa dibandingkan apa yang sudah aku dapatkan. Kemudian, saya selalu mensuggesti diri saya sendiri juga, Majid Jeter. Hmm. Di belakang nama saya, saya wajib ditulis and Hmm. Bukan Master Business Administration, Bu Masih belum apa-apa nah, ya. <laughs> <laughs> Jadi, <laughs> Eh Reza, eh Ustadz Reza, kamu tuh belum apa-apa Iya, saya selalu ingat <laughs> Kalau kita merasa masih belum apa-apa, jadi belajar terus kan? ya, bener, Belajar sama ibu, belajar sama pemirsa, belajar sama ya. guru yang ada di sini Belajar sama mbak ya. <laughs> Benar-benar, baik-baik <laughs> Dapat ilmu juga, Sama-sama, saya ada, mohon doanya, Bu hmm. Bulannya selesai dalam bulan ini Saya mau bikin buku judulnya, hmm. I Want to Become Number 2 bukan nomor 1. Oh, enggak do banyak bukan. 1, saya mau jadi nomor 2 walaupun nomor 1, tapi kalau kita berada nomor 2 selalu belajar untuk mengejar yang terbaik. Ih, subhanallah. Baik seperti kalau misalnya kita ibadah ya dalam rasa selalu merasa puas nah, rasa, pokoknya ya. ada aduh ada ihura, ya, ada yang kurang, benar -benar Aduh cacat ini ada ya. kurang semua. Terus, ya, perbaiki, benar, perbaiki. Benar-benar baik. Pemirsa akan kita lanjutkan mengenai life excellent ini tetap bersama kami dengan kesimpulan yang diberikan oleh Ustaz Reza. Seperti apa kesimpulannya? Tetap bersama kami di Titian Kalbu Insya 阿嬷阿嬷 <Ay, S 2> <Allah. S 1>